Assalamualaikum Saudara-saudara, berita siang edisi hari ini Selasa, 3 April 2018 dibacakan Dosi Elvian dan vrt Jelang pemilu, pimpinan baru MK diharapkan jaga independensi. Kasus Tengku Matang ditangkap polisi, Keplog Semawe telah surati Kep Aceh. Presiden Mesir Abdel Fattah al berhasil memenangkan pemilihan presiden Mesir. Dengarkan juga berita lain yang telah dirangkum oleh tim Newsroom Serambi FM. Berita siang Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Blok Semawai, Radio Lauser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengun. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Ciderul, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Hamdan Zulfa menaruh harapan besar kepada pimpinan baru MK yakni Ketua MK Anwar Usman dan Wakil Ketua MK Aswanto. Kompas.com lansir. Menurut Hamdan, MK punya tantangan yang besar ke depan yakni menangani sengketa pilkada serentak 2018 atau bahkan pemilu 2019. Saat menangani sengketa itulah independensi MK perlu dijaga. Ia menuturkan di tengah hiruk pikuk tahun politik semua orang pasti menyandarkan harapan besar ke MK. Maka menurutnya, MK perlu memberikan pengayoman lewat putusan-putusannya. Hamdan sendiri menilai Anwar Usman dan Aswanto merupakan komposisi yang bagus untuk memimpin MK. Anwar berasal dari Mahkamah Agung sementara itu Aswanto merupakan akademisi. Syederaum pihak Komisi Independen Pemilihan KIP Luksemawi secara resmi telah menyurati KIP Aceh. Terkait kondisi Ketua KIP Luksemawi Syahrir M. Daud atau disapat Tengku Matang yang ditahan polisi atas dugaan terlibat dalam kasus narkoba. Dari Luksemawi, Saiful Bari melaporkan. Sekretaris Kip Lok Semawe M. Rizal mengungkapkan surat yang dikirim via email tersebut hanya berisikan keterangan dari keluarga yakni terkait kronologis pada malam hari sebelum Tengku Matang ditangkap. Selain hal tersebut, Kip Lok Semawe juga mengirimkan surat penahanan dari kepolisian yang ditujukan kepada pihak keluarga Tengku Matang. Dan saat ini sedang menunggu petunjuk lanjutan dari Kip Aceh. Sederon harga minyak dunia jatuh lebih dari 2 pada perdagangan Senin 2 April. Waktu Amerika Serikat, hal itu dipicu oleh kenaikan produksi minyak mentah Rusia. Ekspektasi terhadap Arab Saudi yang akan memangkas harga minyak mentah yang dikirim ke kawasan Asia. CNN Indonesia melansir. Dilansir Reuters, harga minyak mentah berjangka brand terprosot 1,7 dolar Amerika Serikat atau 2,5% persen menjadi 67,64 dolar Amerika Serikat per barel, terendah sejak 21 Maret 2018. Berdasarkan data resmi pemerintah Rusia, produksi minyak Rusia menanjak pada Maret lalu menjadi 10,97 juta bph dari bulan sebelumnya, 10,95 juta bph. Padahal Rusia bersama dengan negara anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC sepakat untuk memangkas produksi. Kesepakatan pemangkasan produksi minyak mentah sebesar 1,8 juta barel per hari atau BPH sebelumnya dijalankan oleh OPEC dan sekutunya termasuk Rusia sejak awal 2017. Kesepakatan itu dilakukan untuk mendorong harga minyak yang sempat jatuh karena pasokan yang membanjiri pasar. Siderul sebanyak 2.461 pelajar tingkat Madrasah Sanawiyah di Aceh Timur mengikuti ujian akhir Madrasah Berstandar Nasional berbasis komputer atau UAMBNBK yang digelar 5 hari sejak 2 hingga 6 April 2018. Dari IDI, Seni Hendri melaporkan. Gràcies penmat kemenak Aceh Timur, Mulkansi Damanik menyebutkan sebanyak 31 madrasa sanawiyah 9 negeri dan 22 swasta yang mengikuti UAMBNBK di Aceh Timur. Semua peserta menggunakan komputer. Seperti Madrasa Sanawiyah Al Munawara, Bahari Lungsa, dan MTS Buket Bata, jelas Mulkan melaksanakan UAMBNBK di Man 4 Aceh Timur. Agar proses pelaksanaan ujian berjalan lancar, Uncap Mulkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak PLN dan Telkom agar suplai jaringan listrik dan internet tidak ada gangguan selama ujian berlangsung. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syidaron Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Simelu meminta Bupati Simelu bersikap tegas soal temuan sejumlah ijazah palsu di kalangan pegawai di lingkup pemerintah kabupaten setempat. Dari Simelu, Sari Mulyasno melaporkan. Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Bupati Simelu yang diwakili Sekretaris Daerah atau Sekda Ahmad Lia SH di ruang sidang DPRK. Rapat tersebut berlangsung alot lantaran mengangkat beberapa isu yang tengah santer diperbincangkan di kalangan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut. Azharuddin Agur dari Komisi ADPRK yang memimpin rapat menyatakan ada tiga topik dalam pembahasan antara legislatif dan eksekutif tersebut. Yakni persoalan pegawai ASN yang dinoncopkan, ijazah palsu dan persoalan tenaga kontrak daerah yang disinyalir bertambah tetapi tanpa sepengetahuan DPRK semelu Khusus untuk ijazah palsu, DPRK Semelu meminta ketegasan dari Bupati Semelu untuk menindak tegas oknum ASN yang menggunakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Direoni Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA yang mewakili dua warga Aceh Senin 2 April menggugat koordinator layanan pengadaan secara elektronik ataupun LPSE Aceh dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang BPKS ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan Kedua warga Aceh tersebut adalah Hamdani, warga Nagan Raya dan Yudhistira Maulana, warga Aceh Timur. Gugatan itu didaftarkan oleh kuasa hukumnya dari Yara, Safaruddin SH, dan Muzakir SH melalui Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP-PN Banda Aceh. Safaruddin, seusai mendaftar gugatan menyampaikan LPSE dan BPKS diduga karena... Kembali menggunakan pelelangan proyek pembangunan dan revitalisasi pelabuhan balohan di Sabang Dia menjelaskan pada pelelangan pertama sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme Bahkan telah selesai tahap administrasi dan masuk tahap pengajuan nilai penawaran Namun secara sepihak BPKS membatalkan proses lelang itu Dengan alasan peserta lelang tidak memenuhi persyaratan administrasi Safaruddin menyampaikan pihaknya menaruh curiga terhadap pembatalan secara tiba-tiba tersebut Menurutnya tidak ada alasan BPks membatalkan proses pelelangan yang sedang berjalan apalagi proses lelang itu sudah pada tahap penawaran yang diikuti empat perusahaan Shidarul, Presiden Mesir Abdel Fathtah alsisi berhasil memenangkan pemilihan presiden yang menghantarkannya menjadi pimpinan negeri piramida itu untuk kedua kalinya Kompas.comlansir. Dilansir dari AFP Senin lalu, sisi mendominasi pemilihan yang digelar pada pekan lalu dengan perolehan suara 97,8 persen. Kepala Komisi Pemilihan Umum Mesir, Lasin Ibrahim mengatakan jumlah pemilih yang berpartisipasi di pemilu turun 41,05 persen dari hampir 60 juta pemilih yang terdaftar. Ibrahim menyatakan dari seluruh suara pemilih yang masuk, Sebanyak 92,73% dari 24 juta pemilih dinyatakan sah Sementara 2 juta surat suara rusak Pilpres Mesir dimulai hari ini Sisi diprediksi menang lagi Saingan tunggal Sisi dalam pemilu Mosa Mustafa Mosa hanya memperoleh suara 2,92% Musa mendaftarkan diri dalam pemilu menjelang saat-saat terakhir Sebelumnya dia memimpin kampanye pemilihan kembali Sisi sebagai presiden Mesir Mosa dianggap bukan saingan berat Sisi, mengingat beberapa kandidat lainnya yang ingin serius bertarung dengan Sisi telah disingkirkan dan ditahan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Selasa 3 April 2018. Berita suri Serambi FM hadir kembali setiap pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.